Ya, Karena memang itu sudah kita lakukan sehari-hari Cuman kadang karena saking mudahnya Kita suka lupa Bapak ibu sekalian Suka lupa bagaimana cara komunikasi yang baik Bagaimana cara komunikasi yang benar Bagaimana cara komunikasi yang menurut Islam nih Nggak salah Nah di sini Kita akan tanya langsung Ustaz Danuk Bagaimana sih Pak Ustaz Cara berkomunikasi yang benar Dan kalau misalnya ada yang salah Bagaimana cara perbaikinya Apa yang harus diperhatikan Iya Komunikasi di dalam Islam itu e, diatur oleh banyak sekali hal Banyak sekali ayat Nah ini yang harus kita ketahui Komunikasi ini tidak hanya melalui lisan, tidak melalui kata-kata saja Tetapi komunikasi ini bisa melalui bahasa tubuh Bisa melalui apa saja yang ada di dalam tubuh kita untuk berkomunikasi dengan orang sekitar kita Termasuk nanti di dalam keluarga Oke, okay, nanti ya? kita terusin lagi Pak Ustaz ya Boleh. Tapi yang jelas kita tahu komunikasi itu ternyata bukan hanya verbal, bukan hanya bicara Sikap juga termasuk bagian dari komunikasi Jangan kemana-mana kita akan break sebentar Bengkel hati akan kembali sesaat lagi Masih dari cara bengkel hati Dan tadi kita sudah mendengarkan Sebenarnya komunikasi itu Bentuknya apa saja. Nah sekarang Bagaimana cara berkomunikasi yang baik Munggu Pak Ustadz Iya um, Tadi telah kita coba untuk Memberikan prolog Komunikasi Yang secara Lisan itu bisa aja Memang kalau ada suatu masalah Kita musyawarahkan Dalam Islam menceritakan wasyawirhum fil amr musyawaralah kamu dalam segala urusan duniawi ya uh, di sini kita kalau memang ada masalah kita di, diminta oleh Allah taala disuruh untuk uh, musyawarah jadi bukan berantem bukan saling tuduh enggak musyawarah aja dibicarakan yang baik cari jalan keluarnya ini kalau memang ada suatu keadaan yang memang kita harus musyawarah Kemudian kalau komunikasi di mana kita yang proaktif umpamanya eh, salah satunya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63 menceritakan begini nih Wa ibadur rahmanilladina yamsuna 'alal adhihauna ada diceritakan artinya adalah dan hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini komunikasi yang proaktif dari kita. Jadi, kita umpamanya adalah melakukan segala hal di dunia ini, bermakna kita sebagai guru, ya terhadap murid, terhadap teman, itu kita harus rendah hati terhadap murid. Nah, ini bisa enggak kalau kita sebagai guru? Kalau kita sebagai dosen, kita rendah hati terhadap mahasiswanya. Kalau kita sebagai seorang ustad, rendah hati terhadap jamaahnya. Kalau kita sebagai seorang kiai, kita rendah hati kepada santrinya seperti itu. Kalau kita sebagai presiden, rendah hati kepada rakyatnya begitu. Kalau kita sebagai jenderal rendah hati pada <San> Emang ada enggak ya? <San> <San> oh, oh, ada, enggak ya. ada sih jenderal rendah hati. Maaf ya Pak Jenderal, maaf. Ya. <San> <San> <San> ada, ya pasti ada insyaallah dari seorang jenderal rendah hati pada bawahnya, rendah hati. Ini komunikasi proaktif dari kita sebagai seorang muslim ya, kalau kita memang uh, ingin takwa kepada Allah Taala dan komunikasi kita kepada Allah termasuk sholat puasa dan sebagainya termasuk doa itu komunikasi kita kepada Allah Taala dan hal-hal ini harus kita lakukan apalagi kalau kita sudah berkeluarga kan begitu ya komunikasi antar suami dengan istri ini sangat perlu jangan sampai ada uh, apa namanya ini keluarga kok berantem aja. kan begitu ya seminggu nggak berantem itu mulutnya gatel apa ya gitu, gitu. tapi bukannya ini permasalahan ada dan tidak ada ada sebenarnya yang keluarga seperti kalau seminggu itu maunya berantem terus itu ada keluarga muda lagi itu enggak keluarga yang lumayan juga ada Jadi, ada momanya momanya suaminya baik istrinya galak, diajak komunikasi susah, nah itu ada juga Ya susahnya itu nanti kalau suaminya udah capek aku tuh capek diajak berantem aku nggak mau aku ingin lurus jalan Allah kalau sudah begini terus udahlah kita pisah gimana kalau udah ngomong begitu nyesel nanti ya nggak tahu ya nyesel mana yang <tuh> yang untuk mana jadi lu malah seneng <tuh> kita harus ada komunikasi beneran diantara keluarga jangan marah ya benar-benar kita nggak boleh marah kalau ada keadaan tertentu kalau kita mengatur dalam keluarga, si istri pada suaminya Bu, ya jangan marah kalau ada sesuatu Suami kepada istrinya Jangan sering berbuat kasar Ini betul tidak ya Bu? Jangan, kalau memang Waktunya sudah tanggalnya Ngasih bulanan, ya dikasih Jangan dikurang-kurang ya Bawzat, eh? Jangan dikurang-kurang ya Iya mana mau ibu ya, dikurangin biasanya <tuk> mau ya tambah ya bu ya oh tambah iya <tuk> <tuk> paling tidak komunikasi dalam keluarga itu harus karena memang ya. bisa aja memang ada eh, eh, apa namanya kalau memang yang kalau kita itu bukan cuma komunikasi. Kalau keluarga ini kita, tidak kita bentuk dalam uh, area islami ya kita, mm -hmm. kita kan islamnya, acara pengajian islamnya Kalau tidak kita bentuk uh, di area islami Keluarga ini carut-marut pasti Dan ini rentan terhadap perceraian Rentan terhadap uh, apa kedoliman Rentan ah, sekali iya, seperti iya, iya. itu Jadi makanya ada salah satunya Komnas perempuan Karena yeah. banyak perempuan yang disakiti Sebenarnya kalau boleh saya juga mengajak ada Komnas laki-laki Masa laki-laki disakitin? Eh laki -laki? banyak Iya perlu sebenarnya Komnas, Komnas, Komnas laki-laki ya? Karena laki-laki kan sekarang dilarang memukul wanita nih Kalau sebaliknya? Kalau dimaki-maki sama istrinya bertahun-tahun dia dia ke Komnas laki-laki Atau Iya <lain> <lain> <lain> <lain> kan bingung mau mukul gak boleh masuk penjara kan begitu ya e, iya. Gimana coba? Kan atau... bingung ya. <tuk> <tuk> kita Komnas lagi-lagi atau langsung ke pengadilan agama ya. Biasanya ngadunya langsung ke sana, pak Ustadz ke sana. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini hanya sekedar gambaran agar kita lebih pandai. Bagaimana kita itu mengatur di dalam keluarga? Jangan sampai kita berbuat dolim. Yang laki-laki jangan berbuat dolem pada istrinya Yang wanita jangan berbuat dolem pada suaminya Agar keluarga ini baik Itu maksud saya Insya Allah Amin ya, Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan Yang intinya dalam, dalam komunikasi adalah Jangan sampai kita komunikasi Ada emosi Ada marah Dan komunikasi, komunikasi yang baik adalah Komunikasi yang rendah hati Kurang begitu ya Pak Ustadz ya Kita akan break sebentar Karena untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Sudah masuk waktu sholat subuh Untuk itu Uh, bersama kami di sini kami ajak anda juga untuk sama-sama melaksanakan Salat subuh bengkel hati akan kembali sesaat lagi assalamualaikum pak. assalamualaikum. saya punya keluhan. ibu nama saya ini dari Purwokerto. ini suami saya Kapur Supriyadi ini anak. iya ya, ini anak saya Rafli. Kapil Novi <yuruh> <susur> <susur> Saya punya keluhan Dari bulan Februari kemarin Saya keputihan kaster uh. Terus dari hasil dia Meluka dokter Saya terkena infeksi rahim uh. Wah itu jelas Mau ada kanker sastik gitu Nah saya udah disarankan Sama dokter uh. Untuk pencegahan Kanker sastik uh. juga uh. Imunisasi uh. selama 3 kali uh. Itu selama sudah. 6 bulan sudah. Alhamdulillah sudah, sudah sudah 2 kali oh. Tinggal satu kali nanti bulan Oktober Masih kebutuhan Iya, oh. masih suka kater oh, okay. Saya mohon solusinya Solusinya ya eh, Solusinya insya Allah nampak Kalau berhubungan dengan rahim Itu berhubungan dengan suami Dan anak Kalau ada kapal Berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan rahim suami dan anak itu rahim rahim juga berhubungan dengan mulut kalau rahimnya itu kerasa gatal berarti mulutnya mbak itu juga kadang agak membuat gatal kata yang mendengar maksudnya nah apa yang membuat gatal itu salah satunya kata-kata yang tidak enak, agak pedes ngomel-ngomel serawat yes. Kayak gitu. Nah, pertanyaan saya Apakah sering Memang sering marah Sama suami, sama anak Hanya itu pertanyaan betul aja pertanyaan Betul, betul ya? eh, Iya. Sama siapa yang sering suami ya, Sama suami, sama Ayuh, anak suami. Nah, itu gara-gara namunnya Itu katuna no, seprihat Ya, sudah tidak apa-apa Mungkin. kalau Mas Sudri Ajin kan lebih nyantai ya, orangnya terlalu pendiam Ustadz saya nggak bisa komunikasi kadang dia terlalu pendiam ya, <laughs> saya sebenarnya enggak. enggak sih dia nggak bisa juga berapa aku terjadi mana oh kan bisa enggak di mana sih Ya, dia kalau pulang ke rumah saya ngomong gitu dia enak-enak nonton tv aja ya, kalau ngomongnya panas ya mending gak nonton tv karena nonton <laughs> tv itu nanti tonton cantik-cantik <laughs> di kampung gitu nah, kalau tiap nah, nah, pulang gitu pikir saya bisa diajak komunikasi nah, tapi nah, susah enggak, ya? enggak. ini sebenarnya kita bicara begini itu disaksikan oleh para malaikat sebenarnya apa yang kita lakukan itu jelek itu akan menjadi dosa apa yang kita lakukan itu baik itu menjadi amal soleh ya sekarang saya tanya kalau tadi kata saya tanya sekarang maukah mulai saat ini mbak neneng jangan sering malah ngomelin suami lagi mau nggak itu kunci insya allah. insya allah mau betul ya bila kita karena itu akan bisa menjadi kanker kalau tidak mulai sekarang kita belajar untuk jadi baik saya akan bantu doa mbak neneng istighfar aja mas Supri eh, doakan kesalahan mbak neneng pada Allah ya doakan kesalahan maksudnya ya Allah jika sakit istighfar karena kesalahan dan dosanya ampun istighfar ya begitu tulang tulang tulang okay mbak neneng istighfar ya serius benar-benar berjanji pada Allah Allah untuk menjadi seorang wanita yang soleh okay ya dimulai mbak sama-sama ya pemirsa TPI yang berbahagia dimanapun anda berada baru saja kita menyaksikan cerita tentang Ibu Nining mengenai pentingnya lagi mengenai komunikasi bagaimana caranya kita menjaga supaya tidak melukai hati orang lain baik atau buruk tujuannya kalau ada yang tersakiti karena cara kita berkomunikasi ada akibat yang harus kita pertanggungjawabkan nah anda juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh menghubungi ke Bengkel Hati. Caranya adalah uh, dengan menelepon ke 021 87797000 atau 87798000. Sambil menantikan telepon dari Anda. Saya mau ketemu dulu jamaah yang udah hadir di sini. Ada jamaah dari Majelis Taklim Al-Hadi SMA 7 Cirebon. Ada di mana? Romongan. Oh, ini Bapak-bapak yang pakai seragam. Bapak Ibu guru Alhamdulillah, wah ini hari Senin terus sekolah siapa yang ngajar Pak? Ada yang piket tapi ya? Ada ya? Togote -tok kesini semua anak-anak murid nanti. Yang piket, yang jaga sekolah. Yang jaga sekolah. Oke, okay. terus juga ada Majelis Taklim Nurul Bayan Majalengka. Alhamdulillah, Majelis Taklim Al Miftah Bandung. Berapa orang Bu? Kemarin hari Minggu Bandung macet. Seperti biasa ya lama-lama juga bisa dinikmatin kayak orang-orang Jakarta. Kemarin tuh Ben Bandung ini ada demo, ada demo ya kemarin, kemarin-kemarin demo di rumahnya Ariel, <laughs> saya dengar dari berita ada apa? bingung saya tuh. <laughs> Keluarganya pernah nggak tahu apa-apa? Kok di demo ya Pak Ustaz? Iya. <laughs> ah, gimana? Ada masalah apa sih? Gak tahu gak saya tahu, juga. Sama <laughs> juga Terus juga ada apa. majelis mirip mirip mirip oh, mirip. Terdemonya di rumahnya itu? Rumah yang mirip Ariel? Kok oh, rumah lalu. mirip Ariel? Gimana bentuknya? <laughs> majelis taklimif, Taklimiftahul janah, Jambi. Ada juga di belakang. Ini Jambi ada dua rombongan nih. Ada majlis taklim Al-Hidayah Jambi juga oh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh Dari Jambi jam berapa Bu? Dari hari Sabtu Kasihan Bapak-Bapak di Jambi Sudah makan belum dari hari Sabtu? <laughs> Masa belum Pak Ustaz? Kalib belum <laughs> Sudah kan? Alhamdulillah kalau belum mau saya sumbang sebenarnya saya belum pak Ustad tapi udah bilang sudah oh, ya Alhamdulillah <laughs> <laughs> oke okay. nanti insya Allah ada kesempatan untuk bertanya langsung dengan uh, Ustad Benuh tapi sebelumnya saya mau mendengarkan katanya cerita dari seorang ibu ke, di Surabaya betul ya? ya silakan boleh berdiri ibu bagaimana ceritanya sama-sama kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hawa dari Surabaya. Minggu kemarin saya ke sini mau konsultasi sama Ustaz Danu untuk anak saya. Tapi saya belum ada kesempatan bicara dengan Ustaz Danu. Tapi dengan kesabaran hak saya, dengan saya berdoa sungguh-sungguh sama Allah, saya pulang dari sini ke Surabaya, kakaknya bilang, "Mak Kok matanya atik di sebelah kanan itu yang putih-putih itu yang menutupi hitamnya kok sudah mulai tidak hilang. Meskipun belum bisa membaca. Saya, anak saya akan jatuh dari menara. Kepentur air. Tapi masih, tapi masih ada kesempatan anak, anak saya. Semenjak saya ikuti, pakai hati di sini kok. Putih-putih yang banyak menutupi hitamnya kok hilang. alhamdulillah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah mong saya belum bertemu dengan ibu, saya minta maaf karena memang jamaah itu kan banyak ya Bu ya. Tapi kalau memang ibu bisa dengan sabar, kemudian putra ibu sabar, kan kita biasanya dalam kondisi On air seperti ini Kita ada doa Ibu bisa mengamini Siapapun bisa mengamini Dengan tulus, dengan ikhlas Karena Allah Ta'ala Kemudian insya Allah Kalau pas ada kita uh, Insya Allah pas ada off air Ya insya Allah ada doa Dan itu bisa mengamini lagi Dan kalau memang ketulusan dari hati ibu Ketulusan dari hati putra ibu Semuanya karena Allah ya Walaupun um, belum bisa bicara langsung kepada saya Doa ibu insya Allah itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala Makanya uh, Allah memberikan yang putih pada matanya putra ibu yang pada hitamnya ini Allah mencabut kemudian hitamnya diperlihatkan ya Mudah-mudahan tidak lama lagi mudah-mudahan putra ibu bisa melihat dengan normal lagi Amin, Amin. Ya Rabzal Alamin Baca aku dan kembali Ustaz. Iya insya Allah mudah-mudahan Tapi ya sabar Jangan keburu saya kan manusia Yang bikin bisa melihatkan Allah Ta'ala Kecuali saya tukang sihir Kan begitu Saya tukang sayur Tukang sihir Ya kali ya Jadi kalau saya manusia Berarti semuanya tetap saya hadapkan pada Allah Ta'ala Jadi ya tetap kita dengan sabar menunggu mudah-mudahan nah ini doa kita juga mudah-mudahan Allah dalam waktu yang tidak lama itu bisa melihat dengan normal lagi amin gitu ya Bu ibu yang sabar ya, ya. mudah-mudahan ini manfaat bagi ibu dan bagi saudara-saudara kita yang sekarang melihat acara Bengkel Hati jadi insyaallah walaupun ibu ini belum bicara dengan saya belum berkata-kata tapi karena kesabaran, ketulusan dalam berdoa oleh Allah Ta'ala Mulai dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal kebangkitan kita bagi umat Islam Untuk semakin dekat diri kita kepada Allah Ta'ala Mendekatkan diri kita dengan berakhlak yang baik dan tidak lupa Menjalankan kewajiban-kewajiban kita termasuk sholat, termasuk kuasa ya, Termasuk membaca Al-Quran Mudah-mudahan ini manfaat ya ibu ya Yang sabar ya bu ya Alhamdulillah Ia, Terima kasih ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi karena memang e, Banyak sekali e, Jama'ah yang hadir Dan juga menghubung ke bengkel hati Maka karena keterbatasan waktu Kadang-kadang ada juga jama'ah yang Gak bisa terangkat teleponnya Atau gak bisa tanya langsung dengan Tapi karena memang Kadang-kadang cerita atau masalah yang dialami oleh satu jamaah sama dengan yang lain atau sama dengan kita solusi yang diberikan juga bisa kita jalankan dan doa diamini, insya Allah alhamdulillah berangsur ansur keadaannya bisa jauh lebih baik. Yang jelas kuncinya adalah Allah yang kita lakukan lillahita ala wa tauhid ya bukan supaya untuk sembuh hmm. tapi untuk mengharap ridho dari Lila Allah, Allah. Subhanahu Wa Taala. Oke okay, selanjutnya uh, sambil uh, saya mau memberikan kesempatan lagi buat yang lain saya mau mengundang dulu nih yang udah di rumah, yang udah telpon kebegahan hati, halo assalamualaikum waalaikumsalam Bapak. dengan ibu siapa dan di mana ibu Supardi, sutardi ibu sutardi di kalimantan di kalimantan, kalimantannya sebelah mana bu kalimantan timur <laughs> kalimantan timur, enaknya kalimantannya enak pernah banjir singapir ya, aja banjir <laughs> Jakarta Jawa semua banjir, Kalimantan tidak pernah. Okey, monggo langsung neng, saudari ya bu. Nah, assalamualaikum barakatuh, barakatuh. Ini, Ustaz saudarina. Waalaikumsalam, berkatullah, barokat. Ini tuh sepati ini sepat nah. mau niat pastinya. Pertama, kaki saya ini sakit di seluruhnya betani kalau duduk hanya setengah jam berdiri itu langsung sakit kaki. Nya untuk jalan kedua. Mata saya ini Kabur Kabur kemana Bu matanya Kejar Bu oh, <laughs> Ini enggak begitu jelas itu Pak Apalagi kalau eh, Untuk orang jarak 10 meter Gitu aja enggak jelas itu Pak Oh itu nah, namanya ya. minus itu Bu Bisa-bisa Saya -bisa, enggak pernah ke rumah sakit memang Pak Oh gitu Mas Ya, <laughs> ketawa loh ibu ibu yang ibu yang sakit kakinya ya sebelah mana sampai. kiri apa kanan ya, sebelah kiri sekarang tuh sebelah kanan juga ada rasa sakit juga pak. sebelah kiri ya sebelah kiri tuh yang mana kaki tuh dari ujung jari kaki sampai ke pangkal paha itu kaki semua namanya bu ini bu, mana Yang di yang di tumit, telapak yang lurusnya tumit ini mana Telapak yang lurusnya tumit. Oh, telapak yang lurusnya tumit itu yang mana ya? Oh, telapak kaki maksudnya? Ah, telapak kaki. Dan oh, kaki gitu. Untuk tumit, lain yang di dekat jari-jari ini lain. Hmm, itu Pak, saya mau minta solusinya sama mata saya tadi itu yang tidak terang untuk melihat. Oh, kalau matanya nanti coba periksa ke dokter mata dulu ya, Bu. Siapa tahu hanya minus saja. Ibu umurnya berapa? 51, Pak. Oh, 51. Kalau memang nanti minus tidak apa-apa pakai kacamata biar lebih keren nanti, Bu. Biasanya kan gitu, ini para ibu-ibu kan Ibu-ibu muda kan gitu, gak pakai kacamata Gak minus pakai kacamata Kayak Mas Bayu ini sebenarnya gak minus loh ini Saya ini sebenarnya kacamata hitam kacamata. Ma... <laughs> <tapi, <tapi, Tapi biar keren aja Ibu, kalau matanya Nanti bisa periksa ke dokter dulu uh, Kalau memang itu minus Nanti pakai kacamata tidak apa-apa Gak ada masalah itu ya Dia sudah pakai kacamata udah lama pak ini. Kacamatanya minus apa plus Yang dipakai bu plus sudah 100. Plus 100. Iya. iya. <laughs> Tebalnya sewarna, Bu. <laughs> oh, itu mesti 3 kali ya, plus 3. Ya, uh. Kan biasanya kalau ka kalau mata itu kan 3 titik 00 gitu oh. kan ya? Oh, iya iya iya iya. Plus 3 kali. Iya, <laughs> berarti 300 itu kata uh. kacanya so tebal 5 meter kali ya, Bu, kalau <laughs> 3. Bingung impennya, Bu, kacamatanya kalau segini enggak bisa dikantongin. Sekarang kakinya, saya mau tanya kaki yang sebelah kiri telapak kaki ya berarti ya Bu ya? Iya Pak. Telapak kaki yang sebelah kiri rasanya kayak seperti tertusuk atau berat atau kayak ada yang gigit apa gimana rasanya? Enggak ngerti saya Bu. Rasanya itu Pak kalau untuk jalan tuh sakitnya sampai di mana ya? Di paha yang aneh nih. Ya? Oh, sampai paha kalau sakit? Sakit, pokoknya sakit betul itu yang di selapak ini, yang di telapaknya ini kalau berjalan huh? sakit gitu, kalau injak. Itu ya enggak terasa, terasa kalau mau jalan. Oh, kalau mau jalan itu ya. Oke. Okay. Ya. Saya mau tanya Ibu Supardi ya, Ibu Supardi ya. Ibu Ibu Supardi masih punya suami, maaf ini saya tanya. Iya, masih, Pak. Ya. Masih. Saya mau tanya Uh, ibu, kayaknya sebelum ibu sakit ini Ibu ada, saya tidak tahu persis Ada masalah, entah ini dengan saudara atau teman Atau sama suami, saya tidak tahu persis ya Tapi bisa saja ini saudara atau teman ya di mana ibu itu kayaknya sama saudara atau teman ini Jengkelnya setengah mati, sampai sekarang Kira-kira benar apa enggak? Kalau sama saudara kayaknya enggak ada Enggak ada kalau sama temen... Sama ada... Kalau sama suami... Kalau sama suami aja, oh, ada ya. <laughs> Saya tuh mencoba <laughs> untuk tidak mau cerita Malah jujur Alhamdulillah saya senang sekali Kalau suami memang Pak Terserah aja Ya emang ya tau lah ekonomi lah Pak <laughs> Oh gitu Iya Ibu itu hanya ke... Hanya kejengkelan yang kuat sekali Sampai sekarang terhadap suami Kejengkelan aja kuat sekali sih Maunya itu begini ya. Kalau orang Jawa itu maunya ini tuh suami kok begini? Huh, maunya tak gitu. Maunya seperti itu hanya. Tapi diam, enggak enggak terlalu marah. Iya, memang betul, Pak. <laughs> memang betul ya. Ibu itu eh, mohon eh, sifat kejengkelan pada suami eh, mohon dihilangkan. Suami melihat acara ini tidak Bu sekarang? Ini sedang kerja di hutan Pak, maklumlah teman keadaan di hutan ini Pak Oh gitu, iya Ibu, nanti Ibu bisa kalau suami datang Kemudian Ibu bisa meminta maaf kalau Ibu ada jengkel sama suami ya Kemudian Allah. malamnya Ibu sholat sunat tahajud, mohon ampun kepada Allah Ta'ala Allah ya Kesalahan-kesalahan ibu, kejengkelan ibu kepada suami Hanya itu mohon ampun dan mohon disembuhkan penyakitnya Mudah-mudahan itu cepat sekali sembuhnya ibu ya Ibu yang sabar, jangan sering jengkel sama suami Mudah-mudahan ini manfaat bagi ibu Dan bisa menjadikan uh, ibu senantiasa lebih dekat pada Allah Ta'ala Amin. Amin Terima kasih Ibu Supardi buat pemirsa yang lain masih kami nantikan telepon dari anda untuk itu jangan kemana-mana bengkel hati akan kembali setelah yang berikut ini ya pemirsa masih di acara bengkel hati dan di sini um, bukannya ada yang sempat tanya sama saya itu kok acara bengkel hati bikin kita kayak ditakut-takutin ya kalau misalnya uh, ngomong salah bisa sakit ini kalau berbuat salah bisa sakit ini sebenarnya bukan seperti itu tujuannya tapi di sini sama-sama kita mau mengingatkan bahwa kadang-kadang dalam kehidupan hal-hal yang kecil tuh suka lupa ya kan suka kita abaikan suka kita nggak pikirin akhirnya uh, sebagai bentuk hukuman atau bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wataala teguran itu bisa berupa musibah masalah atau penyakit. Nah kalau sudah ditegur berarti harus ada yang dibenerin. Di sini di bengkel hati adalah saatnya kita mencari tahu apa sih yang harus kita perhatikan, apa sih yang harus kita benerin. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ustad ya. Iya Insya Allah memang sudah betul uh, urayan Mas Bayu. Jadi kita nggak nakut nakutin. Ini memang betul betul uh, apa namanya penelitian saya. Jadi bukan nakut nakutin. Sebenarnya kalau memang kita coba kalau udah kena kanker mamanya padahal dulu mamanya dia sakitnya hanya benjolan di payudara, hmm. tapi kalau udah kena kanker bener-bener takut <laughs> kan begitu ya, bukan aku takutin bukan aku takutin, bener-bener <laughs> takut takut satu, udah nama kanker itu ketakutan, yang kedua iya. berapa jumlah uang yang akan iya. disumbangkan ke rumah sakit <laughs> Sumbang. kan disumbangkan Sumbangan <laughs> saya bilang, kalau mamanya kita mendengarkan acara bengkel hati ini kan kita bisa merubah ya Iya. Oh Kalau saya memang gak ingin kena kanker payudara Dengerin aja, tiap kali kita ada Dengerin, dengerin Kemudian berubah, berubah, berubah Karena menurut saya Bagi seseorang yang insya Allah itu Dia sudah ada di jalan Allah Mentertipkan semua yang ada di dalam tubuhnya Tidak kacau Ada di Al-Quran dan As-Sunnah Gak hmm. perlu takut dengan sakit Sebenarnya kalau saya seperti itu Lurus saja. Karena apa? Ya insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala sendiri pasti Amin Ya Oke okay. Nah uh, Kami uh, juga di Bengkel Hati Sekali lagi mengundang Anda uh, Jawa'ah Majelis Ta'lim Dimana pun Anda berada Kalau ingin bergabung dengan Bengkel Hati Selalu ada di TPI ini Tepatnya di Bosip Anida setiap uh, Akhir Pekan uh, Dan juga di awal Minggu seperti hari Senin ini Tapi kami mohon untuk anda mengirimkan fax terlebih dahulu Supaya kami bisa menyediakan tempat untuk anda Dan nomor faxnya adalah 021-840-8919 Berikutnya saya mau kasih kesempatan Kepada jamaah yang sudah hadir nih Ada banyak sekali majelis taklim yang datang Ibu silakan yang mau bertanya Dari mana namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Ainun Musahara Al Halim Ini mau bertanya ada masalah Yaitu anak saya ini Namanya Pebyang Hutomo Usianya 16 tahun Punya masalah Pak Ustaz Ini kalau berhadapan dengan orang lain Teman-temannya Keluar keringat dingin, katakanlah kurang pede Nah kemudian Rasa malu, rasa takut itu kejadiannya eh, Satu tahun Belakang ya Kemudian rasa takut rasa malu Sehingga jiwanya itu labil Itu sudah berusaha berobat Baik secara medis Jantung bagus darah bagus Kadang-kadang hangat badannya Panas kemudian Ke islami rukiah sudah Kemudian ke psikolog sudah Perasaannya itu Seperti ada di tubuhnya Ada yang jalan jalan ada ada yang jalan misalnya apa? ada yang guna-guna menurut dia perasaannya oh gitu nah, iya. ya jadi mohon solusinya bagaimana guna Kata apa gula guna-guna guna-guna siapa guna. tahu gula-gula gitu kan tapi Selama ini juga dia ingin sekali bertemu dengan Pak Ustaz Danu mohon nah. doanya. Karena selama ini juga ngikuti acara bintang hati. Oke. Oh, mau dengan oh, ya. saya enggak mau pengen ketemu Mas? Iya. <laughs> oh, ya. Boleh, Boleh mic-nya ke eh ke... ke... Masnya Mas siapa? Ebrian. Syairul Alim siapa? Febrian. Febrian Utomo. Febrian Utomo. Utomo. Utomo. Oke, okay, Mas Febrian, sekolahnya di mana? Di... SMA Kuliah di SMA. SMA. SM SMA kelas A ah, kelas 1. Mm. Oke, okay, Mas Febrian, ibadahnya ada yang jalan-jalan begitu rasanya. Semut kali. <laughs> semutan, Saya... semutan. <laughs> Saya mau tanya Mas Febrian, sebelum Mas Febrian ada masalah seperti ini, apakah eh, kayak gini ada kayak leker-leker, teter gitu ada yang jalan kayaknya? Hmm. Oke. Okay. Sebelum Mas Febrian seperti ini, apakah dulu Mas Febrian pernah membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu disuruh teman apa disuruh siapa? Pernah gak dulu? baca ini biar begini gitu Gak pernah Gak pernah yakin? Aku orangnya pendiem Pendiem ya? Oke okay. Nanti karena pendiem ini jadi ngalamun Jadi kalau udah ngalamun Setengah-setengah meditasi itu akhirnya masuk nih Teman-teman meditasinya masuk Ya itu bisa aja itu Akhirnya jalan-jalan kesini Oke okay, Mas Fabrian Satu hal Kalau boleh saya memberikan agar mas Fabrian itu uh, Lebih pede, lebih yakin Satu dan yang yang ini nanti akan saya coba untuk bantu. Satu mas kebian paling tidak hampir setiap hari lari. <laughs> lari itu maksudnya biar biar ada aktivitas, kemudian biar ketemu dengan orang-orang. Kalau enggak lari ikut apalah bela diri yang baik-baik aja. Kalau enggak bela diri ikut eh, kegiatan apa? Kegiatan apa ya? Olahraga, Pak. Uh, apa? Olahraga. <laughs> Olahraga boleh apa voli, apa latihan menembak apa sniper terserah nanti <SILENCIO> jangan balet tapi ya pak Ustaz ya kalau balet, <SILENCIO> balet sebenarnya bukan untuk mas Fabry, mas Bayu jadi? mas Bayu aja <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> pokoknya ada kegiatan mas Fabry dan mas Fabry jangan terlalu pendiam jangan terlalu pendiam kalau mas Fabry pendiam kemudian setengah halamunnya itu muncul sering halamun gak? sering gak? Ya? Kalau sudah ngalamunya ini muncul, mulai makhluk-makhluk yang tidak tampak ini mulai memasuki tubuh. Nah, ini yang jalan-jalan itu makhluk ini. Paham? Bener paham? Paham. Jangan ngalamun, pokoknya ada kegiatan mau? Iya, mau. Mau ya? Selain kegiatan pengajian rutin ya. Mau ya? Olahraga. Apa aja olahraga? Olahraga apa ya? Lari mawamoh mamanya. Waduh Masuk angin kau sekarang ya. olahraga yang penting nggak Mas ya kemudian jangan ngalamun Insya Allah mau selain kegiatan pengajian kayak seperti ini mendengarkan pengajian yang baik ya mau ya lillahitakallah oh. lillahitakallah Lillahi Amin Mas Febri Febri siapa Febrianto Febrian Toto Febrian Toto Febrian Toto Febrian Toto Febrian, utomo. Febrian utomo Bin bin Su? Sutardi. Su Sutardi, Sutardi. Febrian Utama bin Sutardi. Oke, okay, Mas Febri. Saya tanya, maukah Mas Febri mulai saat ini untuk tidak ngalamun lagi, mau belajar untuk tidak ngalamun lagi, mau enggak? Mau. mau? Lillahi taala. Mengisi kekosongannya dengan kegiatan yang positif termasuk pengajian, mau? Hmm. Lillahi taala. Amin. Mas Febri, jika ada amalan-amalan yang dibaca yang niatnya bukan Ilahi Taala yang tidak ada tuntunan di dalam sunnah Rasul yang saat ini ada di tubuh Mas Febri, maukah amalan tersebut hilang dari tubuh Mas Febri? Mau. Ilahi Taala. Ilahi Taala. Apapun bentuknya? Apapun bentuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, kalau begini enak kayaknya nih. Mas Febri? Ya. Ada sesuatu di badannya Mas Febri? Iya. Kayak apa? Mau gerak-gerak gerak semua. Mau bergerak? Oh. Geraknya bagaimana? Hmm, mau lakukan hal yang positif. Oh, mau lakukan hal, hal yang positif ya. Rasanya mau bergerak gitu badannya? Iya. Tidak apa-apa. Ikhlaskan, santai, jangan kaku, santai aja. Ikhlaskan semuanya ini keluar dengan baik. Nanti dia akan tenang. Santai aja ya. Iya. Gimana rasanya sekarang? Sudah lumayan, sudah lumayan. ya, biarin mereka keluar. Ya, biarin mereka keluar. Kalau Mas Safri membaca Al-Qur'an, ya, membaca niatnya Lillahi taala. Jangan niat untuk duniawi. Apapun duniawi itu yang kita lihat di sini. Untuk mau kaya kayak untuk ini. <laughs> Jangan, karena enggak ada tuntunannya. Di dalam sunah Rasul bacakan Al-Qur'an untuk kaya itu enggak ada. Paham? Paham? Termasuk untuk keselamatan bukan, bukan Al-Qur'an yang beri selamat, yang beri selamat adalah Allah taala. Jadi Al-Qur'an itu pengetahuan yang harus kita kerjakan setiap hari. Paham? Paham. Lebih enak kan sekarang badannya? Lebih enak. Lebih enak. Bilang apa sama Allah? Al Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya, Ibu, silakan. Uh, mudah-mudahan ini manfaat Mas Febri lebih tenang ya, banyak senyum. Banyak senyum. Kayak saya. Tapi kalau sendiri jangan senyum ya, <Guntonen> <Guntonen> <guna> disangka menghayal yang <gambar>. Iya <Gunoro> mudah-mudahan manfaat. Ibu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih SMP Mas Sebrir, baru lulus SMA. Waduh, tapi kalau lihat kumisnya kayaknya, oh, udah cocok jadi caleg tuh, tinggal ucapkan. Oh. ini zamannya, ini kan mirip kayak Roy Martin ceritanya. Iya, kumis Roy Martin. Kecil-kecilnya kumis, oh, kumis kayak Roy Martin, potongan rambut kayak Walid. Oh, keren, keren. keren. Oke, okay, berikutnya saya mau kasih kesempatan jamaah yang lain yang mau bertanya, silakan. Ya, Ibu, monggo. Mas Ebril sabar dulu ya, Jangan kemana-mana dulu Mas Ebril. Ya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supiana dari Majlis Paklim Al hadi SMA Negeri 7 Cirebon. Ada sedikit masalah yang saya ingin tanyakan pada Ustadz. Begini. Uh, beberapa Waktu ini Saya susah tidur Itu saja Inti permasalahannya Iya, ibu Siapa? Supiana Ibu Sutiana Supiana. Supiana. Ya. Ibu Sutiana Iya, iya ya. uh, Di sini rasanya berat enggak bu? Berat Berat ya, berarti ibu ada sesuatu yang dipikirkan Sebelum masalah ibu susah tidur tidak selalu Tidak selalu tapi pasti ada dipikirkan Apalagi tidak pada waktu mau tidur mamanya Iya Iya Masalah dengan siapa Bu? Tidak dengan siapa-siapa Tetapi ini terjadi uh -uh. Semenjak Saya ditinggal suami Dua tahun yang lalu Oh Nah, itu namanya masalah itu Itu kan takdir barangkali Ustadz Kalau ya, sudah terjadi ya. memang takdir Tapi kalau ibu masih berpikir itu masih masalah Kalau takdir terjadi ditinggal suami Kemudian ibu adalah ikhlasin Umpamanya maaf-maaf nih kalau mamanya Mas Bayu langsung ah cari lagi deh. Nah, itu Hah? mencoba mengikhlaskan. Ini kalau Mas Bayu loh, Bu. tapi kalau ibu mikir, kalau tidur dia mikir, kenapa begini, kenapa begini. Nah, ini sebenarnya kan kalau Ibu hanya berpikir kenapa ditinggalin padahal ini sudah ditinggalin, itu akan menjadi beban di sini. Makanya di sini akan berat. Di sini kan otak untuk berpikir kita. Nah, iya, iya. kalau di sini ada berat berarti ibu belum ada solusi. Nah, belum ada solusi berarti. Iya, iya. momen nah, solusinya. Solusinya harus ikhlas, <laughs> bu. Bapak susah bu, ya, banyak bu. Saya ibu, <laughs> ibu, saya kasih tahu salah satu cara untuk ikhlas, boleh? Ada di dalam salah satu firman Allah Taala di dalam surat Ali Imran. Ini alinia yang yang yang tengah ya alinia yang tengah ni satu ayat tapi alinia yang tengah saya ambilkan. Di sini cara-cara kita untuk belajar ikhlas. Yang pertama disebutkan faqih anhum was taqvir lahum was shawir fil amr faida azamta fatawakal Allah inna Allah yuhibul mutawakilin. Nah di sini ada hal yang harus kita ketahui. Ini menuju ikhlas anhum Maafkan mereka Maafkan suami yang meninggalkan ibu Jadi harus dimaafkan Kalau ibu tidak merasa ini Tidak merasa bersalah ini Susah tapi harus memaafkan langsung Yang kedua Mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah Berarti ibu mendoakan Siapa yang berbuat uh, uh, jahil pada ibu Itu didoakan kepada Allah Ta'ala Untuk dimintakan ampunan Yes. Yang ketiga yes. waswir humil amar ya musyawarah pada semua masalah duniawi kalau itu sudah kan ibu sudah kemudian yes. faida azamta az fatawakal al Allah jika engkau telah membulatkan tekad membulatkan tekad ini sudah terjadi membulatkan tekad yes. fatawakal al Allah bertawakallah kamu kepada Allah Bertawakalah kepada Allah Maksudnya menyerahkan semuanya kepada Allah Menyerahkan Apa yang akan terjadi nanti Biarkan Allah yang akan menentukan Nah baru nanti Jawaban dari Allah Ta'ala Innallaha yuhibul mutawakilin Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertawakal Bertawakal ini sudah memasrahkan kepada Allah Ta'ala Ibu memang susah namanya ikhlas tapi kalau itu sudah takdir berarti harus diimani Jadi harus sudah biarin aja Tidak usah melihat kekurangan siapapun Tapi harus diimani agar kita tetap e, istiqomah dalam menjalankan e, apa namanya tugas kita sebagai seorang muslim atau muslimah Ibu itu memang berat, saya paham Tapi ibu lebih tenang coba Emosi, ego jangan dinomersatukan saya yakin ibu bisa, karena ibu pemahaman agama cukup. Saya yakin ibu mampu. Yang kadang tidak membuat kita mampu itu ada ego kita. Ego bukan bukan iman. Kalau iman saya yakin mampu, karena jelas kalau iman itu hubungannya dengan layukaliful lahu nafsan ilawusaha. Ibu sudah paham, berarti ibu itu sebenarnya mampu. Nah, yang bikin tidak mampu. Ego kita Bisa Allah faham ya Insya Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin. Amin Ibu ikhlaskan semua kerana Allah Ta'ala Mudah-mudahan sini sudah mulai enak Sininya sudah mulai enak sekarang Insya Allah agak redak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berbaik Mudah Ibu dekatkan ya. pada Allah Mohon ampunan Doakan siapapun yang berbuat dolim Mohon diberi kesembuhan, mohon diberi kesehatan sama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik bagi Ibu ya. Amin. Amin. Amin. Ya, ibu, ya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ustaz. Iya, Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini agak beda TV sama saya masalahnya sebenarnya tadi Pak Ustaz. Kalau Ibu susah tidur, kalau saya susah bangun kalau lagi tidur. <gock> kalau lagi tidur tuh kayaknya kok susah banget bangunnya. Oke okay, nanti kita akan teruskan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan uh, dari jamaah-jamaah yang lain untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bengkel Hati. Kami ucap terima kasih masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan sekali lagi Bengkel Hati ini disiarkan langsung dari Masjid Ani TPI dan anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di sini karena biasanya karena keterbatasan waktu tidak bisa menampung semua pertanyaan jamaah yang hadir tapi biasanya selalu diikuti acara off air jadi begitu acara off air selesai ada uh, pengajian lagi kita teruskan dan di situ adalah saatnya jamaah bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz Dano dan uh, sekarang saya mau kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir ini karena banyak sekali majelis tali silakan ibu dari mana namanya Ibu siapa Dari mana Bismillahirrahmanirrahim. asalnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hajah Sri Rezeki dari Majelis Taklim Al-Hidayah Merangin Jambi Permasalahannya Pak Ustadz uh, Pertama-tama kami atas nama Majelis Taklim Merangin Jambi Mengucapkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kami dapat ikut di dalam acara bengkel hati Dan berdebun dengan Pak Ustaz Danus serta yang lain Adapun permasalahannya Kami dari Majlis Taklim Al-Hidayah ini sudah 29 tahun Akan tetapi di bengkel hati ini Kami mohon uh, Petunjuk dari Pak Ustaz. Karena dengan hati inilah Permasalahan itu uh, Terjadi Sakit hati semuanya kan Kami rasanya sudah cukup mendapatkan uh, Ceramah dari ustaz atau, Ataupun ustazah Tapi kami lihat Walaupun sudah 29 tahun Majlis taklim Al-Hidayah kami ini Namun Hati ke para majlis taklim Ataupun para ustaznya Masih kurang sehat pak Jadi mohon petunjuk Supaya bagaimana uh, komunikasi kami rendah hati Kemudian menghilangkan segala gangguan setan di dalam hati kami Dan apa yang harus kami uh, amalkan ataupun ibadah Mohon petunjuk dari Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Tuh. Aduh Ibu, Aja Sri Rezeki menggebu-gebu Ini ya... <tuh> Ya enggak seperti itu Tau Bu Ceritanya Masa ini kami yang ada di majlis taklim Al-Hidayah ini Beserta para ustaz dan ustadahnya Belum sehat Ya jangan seperti itu Nanti diprotes nanti Nanti para ustaznya ke majlis taklim begini pakai tulisan Demo, demo ya. ya intinya saya memahami sebenarnya Ibu Haji uh, Sri Rezeki saya memahami Keinginan Ibu atau majelis Taklim ini adalah benar-benar Sempurna di harapan Allah Amin. Walaupun kesempurnaan ini hanya milik Allah Tapi kita kan berdoa <laughs> yeah. Kita berdoa Sebenarnya begini Ibu <tuh> Memang banyak hal Yang diceritakan Jadi kalau memang uh, ada salah satu uh, Hadis Kucing menceritakan bahwa Salah satu ciri orang Yang nanti akan penghuni surga Itu adalah Seorang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Nah, jadi hafal Al-Quran ini maksudnya adalah memahami Al-Quran Mengamalkan yaitu diaplikasikan sehari-hari di kehidupan kita Jadi kalau hanya cuma me mengetahui ayat Ya, mengetahui ayat Kemudian beliau hanya ngerti, kemudian tidak aplikasi Beliau tidak tidak masuk ke amal sholah yang kuat prosentasenya tapi baru mengetahui dengan amal soleh yang biasa istilahnya. Karena salah satu hal Ibu Hajar Sri Rezeki. Bagi kita sebagai seorang pendakwah. Itu ada satu ayat yang kita takutin. Satu ayat dulu aja. Padahal banyak ayat yang lain yang kita takutin. Ini satu ayat dulu ya saya ceritakan ya. Satu. Itu ada di dalam surat soh ayat 3. Bunyinya... Gabur amaktan indallahu Antakulu malataf alun Artinya, nah ini baru kita fahami nanti Kemurkaan Allah kemarahan Allah Amat dekat kepada Orang yang Menyuruh orang lain berbuat Kebaikan Tapi dia tidak Menjalankan, apa arti Ayat ini Maksudnya kalau dia menyuruh orang lain Soda, kok tapi dia itu Agak-agak tidak mau Pilih-pilih sodakohnya Kena dia dimurkai Allah Cuma tidak pada waktu itu Itu kemurkaan Allah Dan berapa kali dia menyuruh sodakoh Berapa kali juga Dia akan terkena Ayat ini Kalau dia menyuruh jangan emosi yang sabar Kalau dia emosi marah mamanya, Dia kena juga Jadi kita para pendakwah itu Sebenarnya takut makanya Ibu jangan jadi pendakwa. Saya bukan pendakwa, Pak. Saya ketua MUI. Ini memang bercanda Ibu serius amat. Saya bukan enggak enggak ini bercanda kalau ya, ini. Maksudnya pole. Saya bercanda Ibu. Ibu serius amat sih. Ya. Uh, iya, ini ini saya hanya menceritakan. Kemudian kalau kita mau menjelaskan tentang sholat Iya, memang harus kita sholat puasa. Iya, kita harus puasa. Kalau umpamanya kita melihat salah satu hal yang kita takuti, banyak sekali saudara-saudara kita itu merasa dia ilmu agamanya tinggi sehingga kalau melihat yang lain itu merendah, merendahkan. Banyak saya melihat, nggak cuma satu dua, banyak. Coba kalau kita melihat ada salah satu firman Allah taala yang menceritakan bagaimana kalau kita merasa tinggi ilmu agama kita. Ada di dalam firman Allah taala menceritakan innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama madhhirin. Diceritakan sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku loh kan jelas kita merasa, oh ini aku jago yang lain tuh itu ini itu ini semuanya ini aku yang paling bagus sehingga kalau jalan aja nggak mau dia nengok gini aja kalau nggak segolongan bukan teman saya bukan ini saya itu jangan Diter dilanjutkan ya yeah. Inaladzina yastaqbiruna an ibada saya tak hulu najahan ini jelas ya jika Sesungguhnya jika Engkau sombong dalam menyembah Kepadaku dan akan Aku masukkan ke dalam Neraka ya. Dalam keadaan Hina Allah yang menulis Kalau kita merasa Ilmu kita itu tinggi selesai Kita Kita ingin masuk surga tapi kita sombong Selesai kita benar Selesai bukan selesai pada masyarakat Selesai di hadapan Allah Ta'ala mau mati aja sombong mau mati sombong <laughs> itu makanya kita nggak boleh kita mending agak kelihatan on on aja mah nggak apa apa iya saya emang kelihatan pandai nggak ada saya emang kelihatan on mah. on malam ya. on udah Man. on belum bu eh nggak apa apa biarin aja kalau orang merasa pandai udah biarin aja dia kan nggak tahu ayat kalau dia ayat ayat ayat dari Allah Taala tahu dia akan tunduk kepada Allah Taala dan Oh iya ya berarti saya harus Santai, rendah hati Tidak begini, tidak begini Nah itu ilmu yang ada di dalam Al-Quran Sehingga doa-doanya banyak Diijabah oleh Allah Ta'ala Amin, kan seperti itu Jadi kesimpulannya adalah Bagi saudara-saudara saya Yang di Majlis Ta'alim Al-Idayah Ini Ibu ya Coba kalau boleh saya cerita Baca Al-Quran, ini sudah 29 tahun Berarti bacanya sudah komplit ya Baca Al-Quran Kemudian baca tafsirnya Kemudian amalkan Ayat-ayat yang ada Di dalam Al-Quran ah, Itu nanti akan paham Amalkan, lakukan maksudnya lakukan yeah. Paham? Paham Pak. Insya Allah ibu akan lebih banyak senyum Lebih yeah. bisa santai, gak serius Kan gitu ya Saking seriusnya malah Saya kan tidak pendakwah Wuh, enggak. Insya Allah paham ya Bu Paham pak. Mudah-mudahan ini nanti bisa diceritakan Pada saudara-saudara kita yang lain Sehingga kita lebih bisa menjalankan uh, Apa namanya Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan istiqamah, ya. Muhammad Amin. Insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya buat majlis taklim sana dan saudara-saudara ya bu. Ya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uh, saya uh, pemirsa sering nanya juga ni jemaah sama Ustaz dan Ustaz untuk jaga hati kan enggak gampang supaya benar-benar Enggak memandang rendah Supaya enggak menyakiti Supaya benar-benar bisa bersabar, enggak jengkel Itu kan enggak gampang Ternyata memang e, Salah satu kuncinya adalah harus dicoba Dan terus-menerus hari demi hari ya Pak Ustadz ya insyaallah Terus-menerus dicoba hari demi hari Lama-lama akan terbiasa Dan insyaallah kita benar-benar bisa menjaga hati kita Ya, berikutnya Sudah ada yang tersambung di line telepon Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan ibu siapa dan di mana ibu? Dengan Ibu Udin. Ibu Udin? Di Jakarta. Ibu Udin? Oh, asli Bangga Pa Ustaz? Amin, mudah-mudahan jadi ustaz beneran. Ibu ibu Ibu Udin di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oke, langsung aja Ustaz Andu monggo ya, Bu. Suami saya punya penyakit, semakin lama semakin lemah, pergerakannya tidak mampu melakukan sendiri. hasil pemeriksaan Dikatakan suami saya itu Menderita penyakit Parkinson Kami tidak punya Tidak percaya bahwa suami saya diguna-guna Karena Saya rasa tidak memiliki musuh Suami saya orangnya pendiam dan serius Dalam bekerja eh, Ibadah suami saya juga Beribadah di Salat, puasa, dan lain-lain eh Senin Kamis ada kadang, -kadang salat tajus. Namun eh, bagaimana kira-kira menurut ustaz kami dan keluarga kami dapat mem mem apa, memahami tentang kondisi ini gitu. Harus bagaimana? Iya, Ibu Udin ya? Iya. Ibu Udin di Jakarta Sebenarnya kalau masalah guna-guna itu Saya jarang sekali Membahas ya Kenapa jarang sekali membahas Karena saya sendiri juga takut Karena yang Tukang-tukang guna-guna itu Mengincar saya biasanya Bicara gak itu Ustaz no, mamanya. Oh gak bicara diamankan saya Tapi yang ngamanin Allah Ta'ala Bukan dia aja ya Sebenarnya kita enggak perlu cerita tentang guna-guna. Kita lebih bagus cerita tentang gula-gula. Ya, -gula. wow, manis ke bahasa. <laughs> guna-guna enggak ada lah. Kalau maunya dokter menceritakan tentang Tentang Parkinson. Parkinson itu apa sih? Parkinson nama orang ya. Yang penyakit setahu saya Muhammad Ali itu kalau saya Parkinson. Tahu saya namanya itu James Parkinson. Balalah namanya parkinson iya ibu memang parkinson itu bisa dimiliki oleh orang yang agak pendiam jadi uh, saya tidak tahu persis ibu sudah menjelaskan tapi begini parkinson ini ada uh, beberapa hal yang bisa menjadi penyakit tersebut muncul yang pertama itu memang agak pendiam tapi kalau mengerjakan sesuatu Seringnya terburu-buru Diam tapi mengerjakan sesuatu seringnya terburu-buru Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu Sering jengkel Jadi melakukan pergerakan kehidupan itu walaupun diam, Tapi hati itu jengkel Saya tidak tahu persis apakah memang betul seperti itu Karena ibu bercerita suaminya memang pendiam Biasanya seperti itu Hanya dua hal menjalankan per, uh, uh, apa, pekerjaan itu dengan terburu-buru. Yang kedua adalah sering cengkel dalam menjalankan pekerjaan dengan teman-temannya. Cengkel aja, tapi tersimpan di hati. Nah itu awal Parkinson. Hanya itu saja. Nah kalau memang nanti Ibu Udin bertanya pada suami, betul nggak, Bapak seperti ini, ini, ini. Kalau memang beliau jawab, oh iya, Insya Allah saya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu. Nanti Bapak mohon di, eh, Diminta untuk Salat sunat ta'ajud Agak rajin Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala Kalau memang dulu Kalau mengerjakan pekerjaan Itu sering terburu-buru Dan kalau bekerja Dengan para teman atau siapa ya Dalam suatu pekerjaan Itu sering jengkel tapi tersimpan Jengkel, gergetan tapi tersimpan Jadi gak keluar Ya itu biasanya parkinson nanti lama-lama Parkinson Seperti itu Ibu Udin Kayak namanya uh, siapa ya oh, Kalau Mas Febri tadi bukan parkinson ya, bukan. ya Ini ini hanya gambaran Nanti mohon Ibu Udin uh, Disampaikan pada Bapak Kalau memang betul Mohon diajak dekat pada Allah Ta'ala Mohon ampun terus-menerus Mudah-mudahan parkinsonnya uh, Semakin lama semakin uh, hilang semakin hilang Karena itu Parkinson itu bukan penyakit dadakan ibu. Parkinson itu Mulai muncul itu puluhan tahun Jadi bisa 10 tahun sebelumnya itu Dia sudah menjalani Perilaku-perilaku uh, yang uh, Seperti tadi yang saya sebutkan Sehingga pada waktu nanti Allah akan Memberikan umpamanya uh, teguran, Itu muncul penyakit Ini salah satu teguran Allah Ta'ala aja Ya ibu ya mudah-mudahan manfaat Ibu yang sabar Malah Deni suami yang lagi parkinson Jangan emosi Kalau ibu emosi suami lebih jengkel lagi Kapan sembuhnya kalau jengkel itu terus menerus ada Ibu ham ya? Iya ya. Iya sama-sama ibu Terima kasih ibu Salam untuk bapak mudah-mudahan bisa cepat sehat kembali Dan mudah-mudahan bisa uh, Apa namanya Membuka komunikasi yang baik lagi Antara ibu dan bapak Dan hari ini kita sudah sama-sama Mengikuti banyak hal pemirsa Di bengkel hati kali ini Kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya Cara berkomunikasi yang baik Kita sudah uh, Tadi juga mendengarkan bagaimana supaya bisa Ikhlas Terus juga bagaimana bisa menjaga hati dan uh, nanti di segmen terakhir sama-sama kita akan memanjatkan doa untuk semua usaha dan ikhtiar kita mengerwadah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pengirisan terima kasih masih bersama kami di Bengkel Hati dan sekali lagi. Ini sering sekali nih saya uh, mengingatkan soal acara bengkel ini. Sebenarnya ini bukan acara seperti pengobatan alternatif dengan dukun atau apapun itu bukan. Tapi bengkel hatinya adalah acara pengajian di mana kita sama-sama mengharapkan rid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena insya Allah kalau sudah rid dan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke kita, apapun yang kita minta, apapun doa kita, insya Allah akan diijabah. Bayangin tak bu? Siapa yang nggak mau? Berdoa apapun dikabulin sama Allah Nah itu yang kita harap uh, melalui pengajian ini Termasuk harapan-harapan kita yang uh, ingin sembuh, ingin sehat, terbebas dari masalah apapun itu Itu yang uh, kita harapkan mudah-mudahan kita dapatkan dari acara Baiklah Hati ini Sebelum kita tutup acara ini mungkin ada yang mau disampaikan terakhir uh, di uh, hari ini Dari Ustadz Iya Dari um apa namanya dengan tema kita hari ini memperbaiki komunikasi ini, ya. memang ini banyak sekali yang terjadi apalagi dengan kondisi kita yang lebih modern biasanya itu apa namanya banyak permasalahan sebenarnya banyak permasalahan yang harus kita selesaikan dengan baik dan e, Islam memberikan contoh-contoh yang baik untuk berkomunikasi. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang Karena ego kita Karena nafsu kita Karena amarah kita Itu kita yang Kadang-kadang yang melenceng dari dari Aturan Allah Ta'ala Jadi komunikasi ini Memang sangat penting Tapi komunikasi ini adalah komunikasi Yang saling pengertian Jadi bukan komunikasi, telepon Tapi maunya Menjebak, menuduh apa namanya ya itu ya komunikasi tapi itu yang tidak sehat ya jadi Kalau pembahanya suami istri dikit kan, pasti yang satu itu udah gak nyaman aja hatinya hmm. seperti kayak begitu Jadi komunikasi yang baik saling pengertian pembahanya Kalau kita nih dengan mas Bayu kita mencoba untuk lebih uh, nyantai Komunikasi yang nyantai nyaman Ledek-ledekan juga nyaman disanda gitu itu komunikasi yang nyaman ya jadi coba dibentuk deh, dari mulai keluarga nanti dibentuk di lingkungan masyarakat Kemudian dari masyarakat ayolah kita masyarakat rakyat Indonesia ini benar-benar mencoba baik di setiap langkah-langkah ya. kita Sehingga negara kita itu tidak, tidak banyak masalah sebenarnya Jadi masalah itu sebenarnya kita sendiri sering berantem, sering protes, sering ini lihat sepak bola aja berantem gimana kita ya? kan bingung ini baru lihat gimana main gimana main tidak bisa, Biasanya, <laughs> <suka menganggap> gitu, <laughs> <gak> bisa. <laughs> jadi ini juga harus kita ketahui mudah-mudahan uh, tema kali ini hmm. yaitu memperbaiki komunikasi ini uh, bisa menjadi tema yang sangat bagus bagi kita Ya. Uh, keluarga yang menginginkan keluarga kita Sakinah maudah wa amin ya rabbal alamin satu pertanyaan pak ustadz sebelum kita tutup dengan doa kalau ada komunikasi yang berjalan tidak baik misalnya hubungan kita dengan saudara dengan teman dengan sahabat dengan atasan ini lagi diem dieman lagi nggak baik itu komunikasinya gimana cara memperbaikinya siapa yang harus mulai duluan yang salahkah atau gimana caranya ya pak ustadz sebenarnya kalau kita mau memperbaiki kalau kalau tadi Mas Bayu cerita kita mau memperbaiki, ya kita sendiri yang jalan. Kita yang mulai ya. ya. Tapi kalau mamanya kita enggak memang enggak marah di ini enggak marah ya. Udahlah diemin aja. Biar biar mereka-mereka sendiri yang nanti akan diingatkan oleh Allah Ta'ala Yang penting kita sendiri itu tidak tidak membuat masalah, ya. tidak membuat Sesuatu di lingkungan kita itu Tidak buruk ya. ya Tidak menyakitin seperti itu iya, Jadi kalau kita mulai, bukan berarti kita merendahkan diri kita sendiri Pak Ustaz? Iya, enggak sih Enggak sama sekali enggak. ya Tentang ada orang salah, kita mulai Jadi Enggak, kalau, nah, gitu, ya. kalau itu bukan Tapi itu gentleman Gentleman istilahnya. Oke, okay. yeah, yeah. Oke, okay, untuk semua usaha kita Semua ikhtiar kita, mari sama-sama kita memanjatkan doa Pak uh, Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Uh, agar semua yang kita hadapi diberi kemudahan dan diberi ridha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga bahasa alhamdulillah uh, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa acara Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Taala dengan tulus dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shu'ami azmain Ya Allah ya ghafar Engkau lahi maha pengampun atas kesalahan dosa-dosa kami Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak kami akhir balik hingga saat ini ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di depanmu ya Allah Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah Kepada istri kami, Ya Allah Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Kepada hambamu yang lain, Ya Allah Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapanmu, Ya Allah Dosa kepada ibu dan ayah kami Ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Dari lisan kami dan perbuatan kami yang dolim Ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah Ampunilah dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sakiti Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi dan kami cintai Ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami Menjalankan syariat Islam Ya Allah Alhamdulillah, Ya Allah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah sikap kami banyak salah dan dosa Hingga engkau memberikan kami peringatan Dengan musibah dan sakit pada badan kami kami mohon ampun kepadamu ya Allah Kami mohon ampun kepadamu ya Allah Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah Dan menghilangkan musibah yang ada pada diri kami ya Allah Amin. Dan jika diantara anak-anak kami ada yang sakit Karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah Kami mohon ampun kepadamu ya Ghafar Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah Ya Salam Agar keluarga kami lebih sujud padamu Ya Allah Amin. Ya Allah Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutub Jauhkanlah kami Dari kejengkelan dan kemarahan yang ada pada hati kami Ya Allah Dekatkan kami dengan kesabaranmu Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Ya Allah Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib Di muka bubini Ya Allah Agar hati kami tenang dan tentram Ya Allah dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah Amin Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atinah fitun hasanah. Wa fila ikhirati khasanah Wa qinada banar Walhamdulillahirrahmanirrahim Ya, kami bersahabat yang berbahagia dimanapun anda berada Demikianlah acara bengkel hati pada pagi hari ini Dan kami juga punya mohon maaf Untuk telpon yang belum sempat terjawab Dan juga jamaah yang belum sempat bisa bertanya langsung Um, seperti biasa, baiklah hati secara ha selalu hadir setiap akhir pekan, hari minggu Dan juga hari senin, anda bisa datang kemari, kesini Dan melalui acara ini kami juga mengingatkan Mari sama-sama kita menjaga hati, menjaga sikap Agar diberikan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Saya Bayu Oktara Mohandiri, Wabijat Taufiq, Wabijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingka yang miskin, yang senang dan